Republik Tenggo selalu jaya untuk selama-lamanya betul hidup Republik Tenggo mana ini jilo-jilonya Indonesia artis muda bertalenta artis muda banyak sekali penggemarnya dari bumi palapa dia dilahirkan tentu bareng bersama Republik Tenggu ada SNP Indonesia juga ada Ramayana Jihad